Mas Ruston siap ini banyak sekali tamu undangan yang datangnya dari Jakarta ya tak lebih dari juragan juragan Pasar Induk Alay. ini tadi ada Pak Asien ya ya okay. mohon -oh, Pak Asien ini Pak dipersilahkan Aseng. untuk berbagi hati berbagi suka juga Om ya okay. ini sobat terima kasih untuk Haji Min terima kasih okay. Jawa Salim terima kasih Mas Kemi Bata wow. Mas Muin terima kasih Haji Naji juga okay. Mas Aseng Mas Kavit, Mas Kozin, semuanya juga dari... Uh, ...tamu dari Jakarta. Wah. luar biasa Manta. pokoknya malam hari ini... ...bareng bersama New Metro lain daripada yang lain. Oke. Ya. Yang namanya pohon uang di sini gak ada habisnya. Artis-artis New Metro tinggal memetik gitu aja... ...sudah dapat rupiah yang namanya dus-dusan. Ya, Bangga ya. Pak Seng, dipersilahkan. Pak Seng, silahkan Pak Seng. Uh, Bang Ruston... Biar Pak Aseng ditemani oleh salah satu artis idolanya Jawa Timur Asli kelahiran Kota Lumpur, Sidoarjo yeah. Yeah. Okay. Ini artis bertalenta juga banyak sekali penggemarnya yes. Mahasispi Calon Bidan mm, wow. Mantap enggak? Mantap Oke, okay. saudara-saudara ada neo record juga ada Wisnu Jaya Siapa dia kalau bukan? Arlida Putri YUMETRO! PASTI yeah. AJA! You Kita enjoy bareng, -bareng lagi YUMETRO Juga buat para tamadang Música e Music